Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan Tuhan itu pengasih dan penyayang diberikannya rezeki Kepada orang-orang yang takut akan dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. ...perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Koko untuk seterusnya dan selamanya... ...dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu... ...untuk selama-lamanya... Namanya kudus dan dasyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya.